Selamat siang Bapak Simon, silahkan komentarnya. Nah, gini Pak, kita jangan berpikiran picik. Itu soal nama kan nggak jadi masalah. Ya tentunya kan semua orang、eh, kalau yang menjadi donatur ya maklumlah namanya mau apa mau mencuat lah seperti contohnya misalnya b a k r i University misalnya gitukan ya. Ini jangan berpikiran picik. Karena nanti kalau memang dia ada bernuansa a g a ma apa baru kita リガンのピッチいうか、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 Selamat siang Bapak Heri, silakan komentarnya.、Eh, pak t o n y pak. Oh Bapak t o n y maaf, silakan Pak.、Iya. Jadi mengenai fasilitas kesehatan itu saya rasa memang diperlukan oleh masyarakat ya. Jadi siapapun yang bangun itu juga baik untuk masyarakat. Yang kedua kalau katalah dicurigai itu untuk mengenai agama tertentu, sepanjang agama itu diakui di negara kita republik ini kan? Untuk menuntun orang ke agama Untuk berasak yang baik kan gak ada salahnya ya Kadang-kadang komentar saya m a kasih Pak Santoso selamat sore Ya selamat sore s i l a k a n Ya saya rasa itu n gak g benar ya Kalau Ormasnya itu terlalu takut ya Dengan agama tertentu gitu Kadang-kadang bangsa ini sudah terlalu apa ya Terlalu dikotomi ya Kita udah mau bantu aja m a u b a n g u n kesempatan kerja Masih diculiga itu aja sih s a g a k bingungnya Ya terima kasih Pak Jack Selamat siang Selamat siang s i l a k a n o、okay. k kita ini ada aneh-aneh aja ya. Kalau kita lihat Muhammad dia bikin rumah sakit P.K.U, nggak masalah. Kemudian dikatakan itu dari agama tertentu, saya kira nggak masalah, selama tidak melakukan diskriminasi dalam hal pelayanan kesehatan. Tapi kalau rumah sakit itu sembarang e r t n t u diskriminasi, misalnya membedakan pasien dari agama tertentu, itu tentu pemerintah harus bertindak. Tapi berikan saja izinnya Dengan catatan dia sebagai rumah sakit Dan dia melayani masyarakat Tanpa ada perbedaan Atas dasar agama Ataupun atas dasar Kondisi sosial masyarakat Saya kira demikian, terima kasih Terima kasih Pak Jack, Pak r u d i selamat sore s i l a k a n Iya, Saya rasa ini Adalah kelemahan dari pemerintah Kita saat ini Bisa dilihat sekarang dengan pendiri a n rumah sakit Saja sudah bisa パーティー カロセブ マルシャイアスハザジャーダメントリティーのランジュでティーをリポートメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメントメ パンダダオンズ・オブ・ビスティス・ジェネ・ポアザーズ・オブ・ア a ーズ・ t ブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・ a ザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・ア t ーズ・オ r アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・ア a ーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・オブ・アザーズ・オブ・アザーズ・オブ・オブ・オブ・アザーズ・ バーディ a セットアポロンとママミマティーパリアンケシアタンジャディーカハディラングマサケ l ロンディサナーキティアンディア a リーアスペクリア s セルディアフリーアスペクリアンディタバーエワナセイソワマツァレパフ a ルマンサラママレイコ a バランドロ サケ、ムスリム、マルウ、マリア、カラクワン、テリー、ウマッテリー、ウダラ、ジャダラ、サヤ、サファリート。イスラミダマガセルガンサファリート。サディ、サムカ、サムカ、マレカムレカイト、フュカンマワキリウマ e ィスラーム、サタビン、マレカムレ サビ、サロンバイカムレカイクナー、タカトカカマ、パストフロー、パキカラパジャン、サカディシニ、パロマロイン、アミアンバイパキン。バイ。サビ、マンリマカシ、ダンサブレレレコパイユダ、サマサレ。サマサレ、サラモレコ。ワレコンサラム、シラカンパイユダ。ヤ、エンスマムナン、シロワミア Iya. Ini Saya memang Kebetulan ini kan di Tangerang Ada rumah sakit seruam Jadi memang itu Masakit internasional Dan disitu juga ada Orang muslim yang bekerja disitu、mm -hmm. uh, uh, Jadi memang banyak manfaatnya Pertama t u h kan seruam kan, Disini kan di Tangerang masakit internasional terlengkap itu.、Mm -hmm. Nah kemudian juga Memang ada Ada karyawan muslim juga Dan memang mereka nggak ada masalah t e r k a untuk beribadah juga mereka di rumah itu di sini kan ada ada musolanya bahkan bisa jumatan aja di saat disayangkan kalau memang itu bisa mem dibangun di situ bisa suatu keuntungan bagi daerah tersebut、gitu. baik、uh. oke terima kasih pak Yuda atas tanggapannya selamat sore Pak Sudrisno sore mbak silakan bapak kalau saya lebih、uh, concern saya nggak masalah itu kan mas kemaslahatan umat E, kesehatan itu bisa b dari siapapun untuk dikasih bantu. Semuanya itu kita yang mesti. Kenapa、e, umat lain bisa punya bisnis begitu perkasa, kita sendiri belum bisa. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kembali Pak Satrio. Selamat sore Pak Budi. Oh ya. Silakan. Iya.、Okay. Silakan Pak Budi. Saya ini memang ada fenomena bahwa preman sudah Menggunakan kedok agama Sudah ada indikasi bukti-bukti Mengarah ke tanah Jadi ini sebenarnya Tangan t a n bagi pemerintah Pusat dan daerah Supaya jangan kelihatan mudah Terkecoh atau mudah terkendali Oleh pereman-pereman Berkedok agama Suali memang sebenarnya militer yang、oh, Berada Di balik pereman-pereman tersebut Nah supaya n g g a k kelihatan Mereka gunakan kedok agama Sebab rumah sakit jelaskan pelayanan kesehatan. Kalau internasional seperti s o l o a n itu sudah masuk ke industri kesehatan. Jadi sifatnya memang lebih mengarah kepada pure business.、Mm -hmm. Jadi tidak ada itu, itu pasti lebih ke p r e m a n i s n y a Tolong diatur tugas pemerintah di, di pemerintah daerah di sana. Baik.